Mitra bisnis, Indopos menulis, Dewan Transportasi Kota Jakarta mengusulkan kenaikan tarif parkir di pinggir jalan untuk mengurangi kemacetan. Usulan ini disetujui Gubernur DKI Jakarta, sementara sejumlah fraksi menilai usulan ini tidak masuk akal, mengingat manajemen parkir jalanan masih semerawut dan rawan kebocoran. Selain itu, parkir pinggir jalan semestinya dihapus untuk membebaskan badan jalan yang selama ini dipakai untuk parkir, dan menggalakan parkir gedung. Untuk membahas hal ini, saya telah terhubung dengan Ketua Masyarakat Pariwisata Indonesia, Meiti Robot. Ibu Meiti, apa komentar Anda? Tarif parkir, jadi itu lagi untuk, untuk bisa jadi korupsi. Iya dong, emang mau diaturin di, di tarif parkir di jalan. Emang pemerintah ada deh, seperti di Amerika, itu pakai meter, kita masukin koin. Kalau itu dia punya, bisa dia. Tapi kalau manusia, aduh maaf aja deh. Itu peluang, peluang, peluang. Nambah problem lagi, kesempatan. Sorry ya kalau saya ngomong seperti itu. Sekarang aja kita nggak tahu. Orang kadang-kadang dia mau, kalau nggak diminta, minta tiketnya, dia nggak kasih. Bener nggak? Emang d i d i p e r i k s a berapa tiket dia dapat, berapa tiket, berapa duit dia setor? Nggak ada. Nggak ada seperti itu. Sulit, sulit, sulit, sulit. Apa yang harusnya dilakukan agar masyarakat mau meninggalkan mobil pribadi dan memilih kendaraan umum? Yang pertama adalah pemerintah t u harus h sediakan public transportation yang nyaman, yang、eh, bagus. Supaya orang juga ngapain sekarang tinggalin aja mobilnya di rumah pakai b a s i Nah menurut Ibu sendiri, bagaimana keadaan b a s w a y sekarang? Orang naik b a s w a y sengsara sekarang. Benar nggak sih? Lantas m e s t i n y a juga ada feedernya. Mana nggak ada feedernya? 何を言うか、バ a ウェイ何を言うか、このトライアックのバス a ェイを使って、このトラ i a ックのバスウ u イ u 使って、このトライアックを使って、このトライアックを使って、プロジ n y a udah dibikin busway bikin macet jalanannya ど i 考えているのかどう考えているのかどう考えているのかどう考えているのかどう考えているのかどう考くているのかどう考えているのかどう考えているのかどう考えているのかどう考えているのかどう考えているのかどう考えているのかどう考えているのか